Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Malah Alihi wasahbihi wa manwalah. Wa ashadu alla ilaha illa wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ama pada alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin 17 Februari 2020 sesuai dengan 23 Jumadil Hani. 1441 Hijriah Maka Alhamdulillah kita berkumpul Di Malaysia Kuala Lumpur Bersama Ikhwanuna Ahli Sunnah Al-Salafiun Untuk mengkaji Akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Alhamdulillah telah kita masuki dari Tiga syair Maka berkata Syekhul Islam setelah Basmalah Ya sa'ini wa aqidati, ruziqil huda man hidayati yas'al. Isma kalam muhaqqiqin fi qawlihi la 'anhu wa la Kemudian di pelajaran tadi pagi, hubbu sahabati kullihim li Bahwa kecintaan kepada seluruh para sahabat tanpa dipilah dan dipilih Maka itu adalah madhabku, madhab ahli sunnah. Dan sekarang kita masuk kepada alinea kedua dari syair yang ketiga. Wa mawaddatul qurbabiha atawa saluk. Dan telah kami sebutkan i'rabnya. Wa di sini wawu dan mawaddatul qurbah maktuf. kepada hubbus Adapun atawa salu maka di sini fi'il mudhari' dan failnya adalah domir mustatir takdiruhu anak wujuban takdiruhu anak maka di dalam alinea yang terakhir ini yang merupakan syair yang ketiga maka di sini masuk kepada al-mabhad azhalis mima ya fil akidah min hadhihi alqasidah ai atawassul maka kita masuk kepada pembahasan ketiga dari manhaj ahli sunnah wal jamaah maka yang ketiga berhubungan dengan permasalahan atawassul sesuai dengan ucapan asekh tadi di dalam syair wa mawaddatul qurbabiha atawassalu dan kecintaan kepada orang-orang yang dekat nasabnya kepada nabi ataupun ahlul bait maka dengan kecintaan ini dan kecintaan tadi kepada seluruh sahabat atau salu aku bertawassul maka pembahasan dari syair yang ketiga ini kita ambil pembahasan yang ketiga dari akidah ahlussunnah wal jamaah dan akidah syekhul Islam ibnu taimiyah adalah Bertawasul Permasalahan atawasul Sering dibahas di mana kelompok ahli bid'ah Terutama asufiyah Banyak mendengung-dengungkan atawasul Maka kita ahli sunnah pun Mengatakan Permasalahan atawasul Maka atawasul Apa itu artinya What is the mean Apa maknanya Tawasul dari segi lugoh Maknanya adalah at ilal maqlub. Mendekatkan diri kepada perkara yang diinginkan. Agar cita-cita yang kita inginkan dilaksanakan dan juga dimudahkan oleh Allah, maka kita mendekatkan diri kepada apa yang kita inginkan. Ini yang diinginkan dengan at-tawassul. At-taqarrub ilal maqlub. Mendekati kepada perkara yang diinginkan. Waktu silu ilahi biroqbah dan bisa sangat mudah untuk mencapai kepada yang dia inginkan. Maka disebutkan oleh Ibnul Asyir di dalam kitabnya Aniha ya al wasil huwa arrohid, wal wasilah al kurbah, wal wasitoh wa ma yatawassalu bihi ila syai' wa yataqarrabihi jam'uha wasail maka atawassul jamak jamaknya adalah wasail yang intinya seperti kami sebutkan tadi di mana seseorang ingin mencapai dari apa yang dia cita-citakan maka dia melaksanakan sesuatu pendekatan maka alwasilah adalah Al-Qurbah Maka ada istilah Di kalangan Arab Araf Wassalafulanun illallah Wasilatan Ida amila amalan takarubabihi Ilaihi Maka seseorang yang ingin Mendekatkan diri kepada Allah Maka dia membuat wasilah Jika dia melaksanakan Suatu amalan yang menyebabkan Kedekatan dia kepada Allah Maka dikatakan dengan Orang ini melaksanakan wasilah Maknanya melaksanakan suatu amalan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala Ini semuanya adalah makna dari al-wasilah yang kami nukilkan sekarang Di dalam lisan ul-mizan dan juga di dalam kitab anihaya Yang mana semuanya kitab ini adalah kitab seperti kamus bahasa Arab Yang memudahkan kepada kita dari makna Maka kesimpulannya, atawasul adalah suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita ini dicintai oleh Allah dengan amalan-amalan dan apa saja. Itu makna dari atawasul. Dan pendalilannya tentang permasalahan atawasul di dalam ayat Al Qur'an, di mana Allah berfirman di dalam surat Al Isra. Ulaika ladina yad'una yataguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab maka mereka orang-orang yang berdoa dan menginginkan dengan doanya itu mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin maka ini kalimat alwasilah telah ada di Al-Qur'an sehingga permasalahan atawassul telah disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk mendekatkan diri kepada Allah melaksanakan suatu amalan agar diterima oleh Allah maka dia melaksanakan at-tawassul mendekatkan diri kepada Allah dan ayat ini barakallahu fikum telah ditafsirkan oleh as-sahabah dan disebutkan asbabun maka apa itu asbabun nuzul asbabun nuzul adalah suatu khabar dari para sahabat Yang mana para sahabat mengetahui di zaman Nabi Bagaimana Tur Quran itu turun Dan untuk siapa Quran itu turun Atas kasus dan peristiwa tertentu Quran itu turun Maka ucapan para sahabat jika berkata Ayat ini dulu diturunkan Karena kejadian demikian di tempat demikian untuk sifulan maka itu hukumnya adalah marfu seperti ucapan dari nabi maka telah dikisahkan tentang asbabun nuzul ayat ini ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim maka disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud kana nafarun minal ins ya'buduna nafarun minal jin bahwa dulu sekelompok Manusia menyembah sekelompok dari jin Fa'aslama annafar minal jin Dan kelompok jin yang disembah itu Karena mereka juga sama makhluk mukallaf Disembah oleh manusia Dan mereka ternyata beriman dan masuk islam Maka terbayang sekarang Manusia menyembah jin Dan jin ini masuk islam wastamsakal ins biibadatihim kemudian manusia-manusia ini karena jin itu kesat mata tidak terlihat maka mereka terus melaksanakan peribadatan kepada jin tersebut dan jin tersebut masuk kepada Islam maka turunlah ayat ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim maka mereka manusia-manusia ini yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan kedekatan kepada Allah melaksanakan wasilah dengan peribadatan kepada jin. Kesimpulannya, di dalam ayat ini disebutkan bahwa berbagai raca-racam dan ragam manusia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara, maka dinamakan dengan wasilah. Maka oleh sebab itu, wasilah terbagi menjadi dua bagian. Wasilah yang syar'i dan wasilah yang gairu syar'i Dan wasilah yang syar'i Seperti yang dicontohkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melaksanakan wasilah di sini sekarang Wasilahnya bagaimana? Mimma tawassalabihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bil amal-amal salehah. Maka dari jenis tawasul yang diperbolehkan di dalam syariat Islam adalah bertawasul dengan amal-amal soleh yang dia lakukan kepada Allah Jalla wa ala. Lalu Syekhul Islam di sini mencertotahkan apa amal-amal soleh dia? Pertama, mahabbatu as-sahabah. Kecintaan dia kepada seluruh sahabat Dan yang kedua Kecintaan dia kepada Alulbay Orang-orang yang terdekat kepada Nasab Nabi Seperti di syair disebutkan Hubbu sahabatikullihim Limadhabun Maka kecintaanku kepada Seluruh para sahabat adalah Manajku madhabku Wa mawaddatul kurba Dan juga mencintai keturunan Nabi dari al-bait maka disebutkan di akhirnya biha atau tawassul maka dengan kecintaan kepada seluruh sahabat yang merupakan ibadah dan juga kecintaan kepada al-bait juga merupakan ibadah maka wahai Allah aku melaksanakan tawassul dengan dua perkara ini maka di sini menjadi pendalilan bahwa Tawasul yang syar'i yang dicontohkan oleh Syekhul Islam bertawasul mendekatkan diri kepada Allah dengan kecintaan kepada para sahabat. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah kecintaan kepada sahabat merupakan suatu amalan yang sangat besar di sisi Allah. Maka banyak sekali hadis-hadis dan juga. Dari ayat Al-Quran agar kita ini mencintai mereka. Maka dari pendalilan wajibnya kita mencintai mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr: Waladina jaumim baadhih ya pulu narobanagfirlana walikhuwainin aladina sabaku na biliman walataj alfikulubinagfirlandiladina aman. Maka ini adalah dalil dari Al-Quran. Dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengatakan Robanagfirlanah wali ikhwaniniladina sababuna bir iman maka wahai Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang datang sebelum kami dan mereka yang membantu Nabi Muhammad SAW dalam dakwah Islam ini walataja alfikulubinagilanbiladina amanu dan jangankanlah Engkau jadikan hati-hati kami ini Membenci mereka Karena mereka orang-orang yang Sebabku Nabil Iman Yang mereka itu terlebih dahulu Membela Nabi Dan menyebarkan agama Allah Maka kita bersyukur Dulu mereka mengobat Memorbankan darah Dan jiwa Dan harta dan raga Mereka disiksa Ada yang dibunuh Dan ada yang diambil hartanya oleh kelompok kufar Quraisy untuk menyebarkan agama Islam ini. Dan kita dilahirkan dalam keadaan seorang muslim dari rahim ibunda kita yang muslimah dan dari sperma bapak kita yang muslim, maka kita hidup di lingkungan muslim, maka kita bersyukur kepada orang-orang yang terdahulu. Adapun pendalilan dari hadis maka sangat banyak sekali Diantaranya dari hadis Abi Hurairah Berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam La tasubu ashabi La tasubu ashabi Janganlah kalian Mencela dan menghina dari para sahabatku Walladinafsi biyadeh Lau anna ahadakum angfaqo Mithla utudin Zahaban Ma adraka muddu ahadihim Wala nasifahu Maknanya Jangan kalian mencela para sahabatku Karena mereka itu Pahalanya sangat besar Dan mereka yang menyebabkan kalian sekarang Masuk dengan mudah kepada Islam Maka jika kalian Berinfak dengan Satu gunung ehud emas Dibanding dengan mereka Hanya mud minahantah Satu mud Satu mud Hanya dari tepung Maka muti dari tepung itu di sisi Allah lebih besar infaknya daripada kalian berinfak dengan satu gunung emas. Kenapa? Karena mereka yang menyebabkan kemudahan agama Islam bagi kita. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain kalau tadi dari Abu Hurairah muttafaqun alaih sekarang datang dari Anas bin Malik. Yang mana lafadznya ayatul iman bughul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Maka ayat dari keimanan seseorang Adalah dengan mencintai Al-Ansor Dan ayat dari kemunafikan Seseorang dengan Membenci Al-Ansor Hadis ini mutafakun alih dari Anas Dan juga Senada dengan ini Semakna dengan ini dari Abi Hurairah La yubugidul ansora Rojulun yuminu billah Wal yumil akhir Maka tidaklah Yubgidul ansor rojulun Yaqinu billahi wal akhir ada seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian dia membenci anshar maka tidak ada Dan begitu pun dari hadis Al-Bara ibn Azib yang semakna juga la yuhibbuhum ilal mu'minun wa la yughiduhum ilal man ahabbahum ahabballahu wa man abghaduhum abghadallahu maka tidaklah yang mencintai mereka para sahabat kecuali orang yang mukmin dan tidaklah yang membenci mereka kecuali orang-orang munafik barang siapa yang mencintai mereka para sahabat Allah akan mencintainya dan barang siapa yang membenci para sahabat Allah akan membencinya maka terbayang bagaimana kelompok asyiah As rafidah yang mencela Abu Bakar dan Umar dan Hafsah dan Aisyah dan mengkafirkan dan bagaimana kelompok al-khawarij yang mengkafirkan Uzman dan Ali dan mencoba untuk membunuh Ali dan telah berhasil membunuh Uzman maka bagaimana keadaan mereka di sisi Allah? Bahwa tanda keimanan mereka dengan mencintai para sahabat dan tanda dari kejahilan mereka dengan membenci para sahabat dan banyak sekali dari hadis-hadis yang Membicarakan tentang permasalahan kecintaan para sahabat Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita Bahawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah Mengajarkan kepada kita dengan kecintaan kita kepada para sahabat Dan alubaiti Dari keluarga Nabi Itu adalah suatu ibadah yang besar Maka hubus sahabatiku lihim lima habun wamawadatul kurba biha atau Maka kecintaan kepada alubaid Nabi Muhammad SAW dari Quraisy, maka ini adalah suatu ibadah yang sangat besar. Sehingga kecintaan kepada seluruh para sahabat dan kepada keluarga Nabi ibadah yang besar. Maka biha atau wasalu. Maka dengannya kita memberikan tawasun dan yang diinginkan mawadatul kurba di sini adalah alul beik dari keturunan Nabi, dari keluarga Nabi, anak-anak dan cucu Nabi dan ini sesuai dengan ucapan Allah di dalam ayat Al Qur'an. Kulah asalukum alaihi ajron ilal mawadata fil kurba maka kami tidak meminta dari kalian pahala dari hasil dakwah Nabi Muhammad saw kecuali al mawadata fil kurba kecuali kalian mencintai dari keturunan keturunan dan kerabatku dan telah ditafsirkan ayat ini oleh Ibnu Abbas. Kullā asalukum alaihi ajro ilal mawadda fil kurba, iaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa kauli kureis la asalukumin amwalikum syaikh, walaikin asalukum anda tu duny liqarobati mabaini wabainakum fa inakum kaum wa ahabku man atau wa ajabani. Maka ini ditafsirkan makna dari al mawadda fil kurba adalah mawadda pada keluarganya dari kelompok Quraisy. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa makna alul Baik adalah keturunan Nabi dari Quraisy dan telah kita masuk dari contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kecintaan kepada para sahabat seluruhnya dan kepada kerabat Nabi. Maka dengan ini kita bertawasul katanya Maka ketahuilah bahwa tawasul itu terbagi menjadi dua Atawasul asyari Watawasul gwarasari Ataupun Atawasul yang syari Watawasul yang bid'i Maka tawasul yang masru Yang syari Itu bermacam-macam di antaranya tawasul seorang mukmin kepada Allah Dengan asma dan sifatnya Dan dengan zat Allah Maka ini cara bertawasul yang disyariatkan yang pertama Bagaimana cara bertawasul dengan zat Allah Atau sifatnya Atau nama-nama asma'ul husna'nya Maka kita katakan telah datang di dalam ayat Al-Quran Bagaimana caranya? Seperti dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walillahil Asmaul Husna fad'u biha." Walillahil Asmaul Husna. Apa i'rabnya Walillahil Asmaul Husna? Lilahi di sini jar majrur, khobar muqaddam. Dan Al-Asma'u mubtada muakhar. Maknanya memberikan makna al-hasr. Maknanya adalah tidaklah Asma'ul Husna' itu hanya untuk Allah saja. Asma'ul Husna' hanya untuk Allah. Makhluk mempunyai nama juga. Apakah bukan Asma'ul Husna'? Bukan. Kenapa? Karena makhluk, nama-namanya tidak sesuai dengan nama Allah. Nama Allah Asma'ul Husna' yang mana namanya baik, terdapat padanya sifat kebaikan. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razaq, Dulquatil Matin. Maka Allah jika memberikan namanya Ar-Rozak Maha Pemberi Rizki Maka dia memberikan Rizki Dari Zaman Awal diciptakan makhluk sampai Akhir zaman Allah mampu untuk memberikan Rizki Kepada mereka Sesuai apa yang Allah inginkan Si Sifulan kaya raya si Sifulan Rizkinya fakir miskin Sifulan in the middle Pas tengah-tengah dan sebagainya Maka Allah mampu untuk memberikan rezeki dari satu keturunan, satu kabilah, satu bangsa, satu negeri, semuanya sampai next generation yang sudah berpuluh-puluh tahun, maka Allah memberikan rezeki kepada mereka. Dinamakan dengan ar-razzaq. Nama yang sesuai dengan kemampuannya, ar-razzaqul quwwatil matin. Kemudian misalnya ada seorang hamba bernama Abdul Razzaq atau bernama rizq banyak namanya rizqi maka dia apakah memberi rezeki dikatakan ia dia orang kaya memberikan rezeki kepada anak istrinya dan kepada pegawainya dan kepada kaum muslimin namun apakah pemberian rezekinya seperti Allah Jalla wa ala? tidak Allah akan memberikan kepada seluruh keturunannya dan semua orang yang ada di muka bumi maka namanya di sini rizq tetapi tidak sesuai Seperti Allah Jalla wa'ala Dan bahkan ada orang yang namanya Soleh Namun dia toleh, apa toleh? Lawan dari soleh Berbuat buruk Namanya soleh tetapi Meminum tuak Merokok Berbuat zina, memakan riba Tapi namanya soleh Dan membunuh Dan berzina Tapi namanya soleh, maka namanya dengan perbuatannya tidak sama adapun Allah wallahil asmaul husna hanya untuk Allah lah nama-nama yang baik nama-nama yang sesuai dengan sifat-sifatnya yang mulia maka bagaimana cara kita bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat Allah di dalam ayat ini Allah berfirman fad'u biha maka berdoalah dengan nama-nama tersebut Maka oleh sebab itu ini nasihat dari kami jika kalian berdoa seperti para jomblo di sini, mana masih ada? Jomblo. Seperti para jomblo di sini yang berharap untuk mudah untuk menikah, ya. maka di saat dia berdoa misalnya minta uang kepada Allah rizki yang banyak, maka dipikirkan apa yang berhubungan dengan pemberian rizki. Ar-Rizq dari namanya maka dikatakan mengangkat tangan setelah tahajud ya setelah salat tahajud kemudian dia mengangkat kedua tangannya ya razza ya razzubul quwatil matin baru Allahummarzuqni rizqan halalan maka sebelum dia berdoa pilih nama-nama yang berhubungan dengan itu ya razza barulah kita meminta Allah melarzuk, melarzukkan halal taiban atau pakai bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia sama saja. Dan begitu pun kita merasa banyak berdosa dan semuanya tidak pernah lekang dari dosa manusia ini sesuai dengan hadis yang diberitakan oleh Imam Abi Daud dari Sahabat Abi Hurairah Anas ibnu Malik yang hadisnya Hasan dikarenakan disanadnya ada Ali bin Mas'adah dia suatu Hasanul Hadis. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kulubni Adam khotaun, wahai rul khataina at-tawabun." Yang maknanya, seluruh bani Adam dalam keadaan berdosa. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh juga. Seseleh-selehnya orang dan namanya soleh, dan bapaknya juga namanya soleh, jadi soleh bin soleh. Namun dia tetap tidak pernah lekang dari dosa. Maka di saat dia menangis di malam hari dari dosa-dosanya, dari adab untuk mengambil wasilah agar dia lebih dekat kepada Allah dan diterima doa-doanya dan diterima dari dosa, diampuni dosanya dan diterima taubatnya, maka dia memilih apa yang berhubungan dengan pengampunan. Misalnya al-buhur Nama Allah al-ghafur maknanya maha pengampun Atau ghafar Maha pemberi ampun Maka sebutlah nama dia Ya ghafur Ya ghafur ya Atau ya ghafar Jika susah pakai bahasa Arab Pakai bahasa Indonesia Yang penting ghafurnya Pakai bahasa Arab nyatanya. Karena nama Allah yang disebutkan di Al-Quran Dan sunnah Ya ghafar Ya ghafur Ar-Rahim Ampunilah dosa-dosaku yang sepenuh samudra. Maka wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku. Aku merasa dosa ini sampai membumbung ke atas awan di langit dosa dosaku. Namun karena dosa itu tidak tercium dan tidak terlihat, maka aku seperti biasa saja. Padahal aku merasa dosaku sangat besar. Ya Rob Allah mafirni. Ya Befar Allah mafirni. Maka wahai Zat Maha Pengampun, ampunilah aku. Itu adab mulai dari sekarang kita berdoa dan itu dinamakan wasilah bidatillah wa bi asma'ihi wa sifatihil husna wal -ulia. kita meminta kepada Allah dan ke yang maha tinggi dan kepada sifat Allah yang maha mulia dan nama Allah yang maha al husna maka ini pendalilan sehingga kita berdoa ya razza Allahumarzuqni ya ghaffar Allahumaghfirli kita pilih arrozak dikarenakan ayat Allah berfirman Inallahu arrozak dulquatil matin Maka kami meminta kepadamu untuk memberikan kami rizki Seperti itu Adapun pendalilan misalnya Dari segi praktik Maka di dalam prakteknya seperti doa Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam kholilullah orang yang dicintai oleh Allah. Di saat dia berdoa, maka dia akan bertawasul kepada Allah dengan sifat-sifatnya dan dengan pujian kepadanya. Yang mana doa dari Ibrahim yang dicintai oleh Allah ini diabadikan di dalam surat yang bernama surat Ibrahim juga. Yang mana dia berkata, "Rabbana innaka ta'lamu Manu'fi wa man yukhlin wa ma 'alallahi min shay'in fil ardi wa lafis sama'." Lihat di sini, dia berdoa, "Rabbana innaka ta'lamu Manu'fi wa man yukhlin wa ma yahfa'allahu min shay'in fil ardi wa lafis sama'." Sebelum dia berdoa dari hajatnya dia bertawasul dengan sifat Allah apa di sini Maha mengetahui ilmu berbicara tentang sifat Allah Maha mengetahui yakni al alim dimana dikatakan Robana inna kataklam manukfi wa manuklin wahai Allah Engkau yang Maha mengetahui dari apa yang aku sembunyikan dan yang apa aku jaharkan Wa Allah min fil ardi wa dan tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi semuanya diketahui. Lihat Ibrahim mau berdoa, dia berkata seperti ini. Dia bertawasul kepada Allah yang dia meminta hajat dari Allah dengan sifatnya yang maha mengetahui. Tidak ada di muka bumi ini yang luput dari pengetahuan engkau ai Allah. Kemudian juga dengan menyebutkan rasa syukur atas nikmat dari Allah yang Allah berikan padanya. Maka dia berkata, Alhamdulillahiladzi wahabali analqibari Ismail wa Isha inarobila samiutdua. Kemudian setelah dia bertawasul dengan sifat Allah yang Maha Mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi engkau wahai Allah, aku jaharkan, aku sembunyikan di hati, engkau mengetahuinya. Dan apa-apa yang ada di muka bumi dan di langit, semuanya engkau mengetahuinya. Kemudian bersyukur. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Dan aku bersyukur kepada engkau wahai Allah, yang mana Ibrahim sudah tua. <perder> Tidak mempunyai anak. Kemudian di dalam surat Hud dan yang lainnya diberikan anak kepada istrinya, anak. Maka istrinya sampai berkata, anak ajuzun, aku adalah perempuan yang sudah tua, yang mungkin kalau diperiksa sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi. Maka bagaimana akan hamil? Maka itu perkara yang mudah bagi Allah. Maka lahirlah dari dia keturunan Ishak dan Ismail. Maka Ibrahim bersyukur Sebelum doanya itu Alhamdulillahiladih Wahabali makna wahabali adalah memberikan kepadaku Alal kibari Pada hal umurku yang sudah tua renta ini Aku diberi anugerah Olehmu dengan anak-anak yang aku cintai Ismail dan Ishak. Mulailah dia masuk Inarobbilasami undua Maka semuanya engkau wahai Allah Pasti akan menjawab dari doa-doa aku -doa. Barulah kemudian dia berdoa. Rabbij'alni muqima shalah wa min durriyyati robbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli waliwalidayya yauma yaqumul hisab. Maka kemudian setelah itu baru dia berdoa. Apa doanya? wa Wahai Allah mudahkanlah kepadaku untuk terus melaksanakan sholat kepadamu. Dan dari keturunan-keturunku untuk jadi orang-orang yang membangun sholat. Bagimu. Rabbana watakabal doa. Dan begitu pun di sini Wahai Allah engkau yang maha menjawab doa kami. Begitupun kita harus yakin dalam berdoa. Bahawa Allah akan memberikan ijabah kepada kita. Dan doanya apalagi, robbi gfirli waliwalidayya walilmu'minin yauma yaqumul hisab. Maka wahai Allah ampunilah aku dan untuk kedua orang tuaku dan juga untuk kaum mukminin. Maka ini doa yang diabadikan oleh Allah dari seorang nabi yang doanya penuh wasilah. Maka dari sini kita bisa mengambil ibrah dan faidah. Jika di sini kita sangat butuh semua orang have problems. Ada yang kayak di sini mempunyai problems anaknya sakit. Ada yang fakir miskin mempunyai problems ingin menikah tidak punya uang. Dan ada yang alhamdulillah sehat badannya dan mempunyai uang. Dan punya istri juga Tapi tetap have problems Apa? Ingin tambah istri tapi susah Semua manusia Have problems Tidak ada manusia yang Lekan dari problems Ya pak tidak pak? Maka Dengan adanya problems itu Kita kembali kepada Allah Dengan berdoa Dan meminta kepada Allah Agar diberikan Solve problem Maka apa itu solve problem yang paling banyak dimudahkan oleh Allah dengan melaksanakan takwa mana dalilnya wa man yatakilah ya jannahu makroja siapa yang bertakwa kepada Allah Allah memberikan solve problem bagi kehidupannya jadi dimudahkan ingin harta dimudahkan ingin istri banyak dimudahkan ingin anak banyak dimudahkan maka di sini kita bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa dari sebaik-baiknya Penyebab Allah akan memudahkan problem-problem sekitar Maka ini contoh bagaimana Bertawassu Dengan Asma'illah Wasifatihil ulya Dengan asma'illahil husna Wasifatihil ulya Wadatihil ali Itu cara kita Berdoa kepada Allah Maka banyak Orang-orang yang awam Mohon doakan aku wahai wali Doakan aku wahai ustad Doalah sendiri Ah, Doa kita tidak diijabahi Berbeda dengan doanya Kalian orang-orang soleh Maka kita katakan dalam satu sisi naam Misalnya karena kita mempelajari Ilmu-ilmu seperti ini Kita mempunyai trik-trik Bagaimana agar doa kita Diijabahi Selain dari kita menjauhi makanan yang haram dan banyak trik-trik yang lain Di antaranya seperti ini Mengambil wasilah dari doa kita Dengan Asmaihi al-husna Wasifatihi al-ulia Wadatihi al-ali Itu kita yang Mempunyai poin yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam Orang-orang awam mungkin berdoa langsung Ya Allah nikahkan aku Selesai <tuh> Seperti itu itu juga ibadah, berdoa Karena dia butuh kepada Allah Allah berfirman Berdoa lah kepadaku, aku akan menjawabnya Namun orang-orang yang mempelajari ilmu Seperti kita alhamdulillah belajar sekarang Kita mengetahui cara bagaimana berwasilah Dalam berdoa Agar doa kita diijabahi dengan mudah Ini contoh dari wasilah yang pertama mendekatkan diri kepada Allah dengan asmaul ilahi husna wasifatil ulya wa kadzalika dzatihil ali dan sekarang yang kedua tawasul mukmin ila dengan amal as-solihah. Maka yang kedua kita bertawasul mendekatkan diri kepada Allah agar doa kita diijabahi dan keinginan kita diberikan oleh Allah dengan apa? Dengan melaksanakan amal-amal soleh, seperti yang disebutkan di dalam syair oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana dia mengatakan: "Rabu Sahabatiku lima dah bun, wamawadatul kurba biha atawasalu. Maka aku mencintai para sahabat seluruhnya ibadah, beramal soleh, dan mencintai alun bayat ibadah, amal soleh. Maka dengan ini wahai Allah atawasalu." Aku bertawasul kepadamu Agar dimudahkan segara urusan Seperti itu maknanya Maka tawasul dengan beriman kepada Rasul Seperti disebutkan oleh Nas dari Imam Ibn Taymiyah Bahwa Tawasul yang syari Yang paling kuat Untuk dijadikan tawasul dan mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia Dan di hari akhirah Adalah dengan bertawassul Dengan amal-amal soleh kita Dinaskan oleh Syekhul Islam seperti Dinukilkan di majmu Al-Fatawa Atawassul bidhalika Aybil iman birrasul Warta'atihim ilahu sulitawabillah Wajannatihi fa inna al-a'mal As-salihah Alati amaru biha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hiyal wasilah atamah at ila sa'adati dunya wal akhirah maka dari tawasul yang lebih baik juga adalah bertawasul dengan amal-amal soleh maka untuk contoh dari tawasul dengan amal-amal yang soleh hadis yang panjang yang mungkin antum telah lewati Hadith ini di kitab Riyadu Salihin Maka disebutkan hadith yang mutafakun alaih Dari Abdullah bin Umar Ingka lako salah satu ruhtin Salah satu ruhtin Mimangka nakob lakum Berkata Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Umar Bahwa telah keluar dari rumah tiga orang Yang hidup sebelum kamu Berarti cerita tentang Israel Namun Nabi yang menceritakan mereka sehingga kita di sini menerimanya karena dari ucapan nabi yang mana mereka bertujuan untuk masuk kepada gua di saat mereka masuk fan hadarat sahratun minal jabal fasaddan alaihim alghar maka di saat mereka bertiga masuk kepada gua bergetarlah gunung dan menurunkan batu-batu dari atas menumpuk di hadapan pintu gua sehingga mereka terkunci tidak bisa keluar dari gua tersebut. Maka ini dia kisah tentang tiga orang terdahulu. Dan di sini mereka akan meminta kepada Allah doanya dikabulkan. Dengan melaksanakan wasilah. Menyebutkan amal-amal soleh mereka. Ini poin pendalilannya. Berwasilah dengan amal-amal soleh. Maka disebutkan oleh Nabi Fakalu. Maka mereka berkata. Inahu layum jikumin haji sokroh ilaan tadabu Allah bisalih akmalikum tidak akan kalian bertiga keluar kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh kalian yang paling baik yang kalian ikhlaskan kepada Allah ini dia poin penandanya maka berkata yang pertama Allahumma kanali abwan saihon kabirot di sini hadisnya panjang Maka kita singkat saja Bahwa ada seorang penggembala kambing Yang mana dia itu mempunyai Dua orang tua yang sudah tua Tidak bisa untuk berjalan Dan tidak bisa untuk makan dan minum Kecuali disuapi Maka anaknya yang mempunyai tugas Menggembala kambing untuk kehidupan Mereka keluarga Setelah menggembala kambing Maka dia memerah susu Dari Hewan perahannya Kambingnya Kemudian diberikan kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah tua, entah, keduanya. Maka kemudian suatu hari disebutkan, aku dalam keadaan menggembala kambing yang agak jauh. Kenapa? Karena musim kering dan juga di Arab jarang hujan. Allah alam kisahnya seperti itu di Arab mungkin. Maka tidak ada tanaman yang tumbuh dengan mudah. Sehingga aku harus Masuk kepada tempat-tempat yang jauh Dan bukit dan sebagainya Maka akhirnya terlambatlah Orang ini Untuk memberi makan kedua orang tuanya Sampai di rumah Maka didapati kedua orang tuanya Sudah tertidur dalam keadaan Kelaparan Maka dia merasa berdosa Maka dia perah susu Dan dia siap untuk memberikan makanan Kepada kedua orang tuanya Sudah tidur Dan kasihan tidur dalam keadaan perut kosong lapar Maka diam, ingin membangunkan tidak tega karena bapaknya akan kaget dan ibunya akan kaget, mungkin tidak mau makan juga nanti. Ya sudahlah kalau begitu aku tunggu dan dia begadang untuk menunggu kedua orang tuanya bangun dan langsung diberikan minum. Ditunggu, ditunggu, selesai dari midnight, selesai menjelang fa fajar maka bazar Barakol fajr Maka akhirnya terbitlah matahari Dan Kedua orang tuanya membuka matanya Maka setelah itu Aku yang sudah siap dengan makanan Aku berikan makanan Dan minuman kepada Kedua orang tuaku Maka inilah dari amalan yang Dilakukan oleh orang ini Setelah menyebutkan Di hadapan kedua orang tersebut Dan kepada Allah Kemudian dia berkata, ingkung tu fal tu dalika ibtiga awajik favarid anna mana nufih minhadhi sokro pangfajarat sayan laya statiunal kuruj. Maka dia berkata, the point is di saat dia mengatakan ya Allah, jika ini adalah amalan yang agung dan ikhlas untukMu ya Allah, maka keluarkanlah aku dari pintu ini, dari gua yang terkunci ini. Maka bergetarlah. Pintu-pintu batu-batu itu berjatuhan, namun tetap mereka belum bisa keluar. Maka begitulah orang yang kedua. Maka orang yang kedua pun menceritakan bagaimana amal-amal soleh yang ada pada dirinya. Maka di sini pun kisahnya panjang. Maka dia katakan, kanatli bintu amin kanat ahab benas ilayak. فَأَرَبْتُهَا أَنَّفْسِحَا Maka aku dulu mempunyai anak paman, putri paman Maka di Arab, putri paman itu adalah perempuan yang kita booking Jadi kita menikah dengan keluarga, anak paman, anak bibi, sepupu dan sebagainya Itu lebih berhak, begitu pun anak-anak kita Sudah di sama yang keluarganya di Arab sana ini untuk fulan ini untuk fulan dan sebagainya. Dan fulanah ini untuk anak kita itu adat istiadat mereka. Dan ini sini disebutkan aku mempunyai anak pamanku putri yang sangat cantik dan aku tergila-gila padanya. Namun apa yang dia niatkan untuk mempersunting ditolak karena mereka dalam keadaan keluarga kaya dan sebagainya. Kemudian diceritakan setelah Keadaan berubah The way of change Chang, Yang tadinya kaya menjadi fakir Maka keluarganya jatuh fakir Maka akhirnya Dia Bisa Memiliki perempuan ini Namun walaala bagaimana Kisahnya setelah bertahun-tahun Mungkin dia juga sudah berkeluarga Dan perempuan ini pun mempuny mempunyai keluarga Alhasil dalam keadaan miskin dan papa itu, aku menyiapkan maha uang untuk mas kawin untuk perempuan ini. Dan di sini diceritakan untuk berzina dengannya. Wallahualam mungkin dohirnya sudah menikah karena sudah berlangsung waktu yang panjang. Maka disepakati dalam suatu malam, aku akan memberikan kepadanya uang beberapa yang besar jumlahnya. Untuk bisa melampiaskan syahwat kepada perempuan yang dari dulu dia falling in love kepada nya, maka akhirnya terjadilah pertemuan. Kemudian disebutkan faatay isrina wami ah dinar 120 dinar. Berapa jumlahnya 120 dinar. Satu dinar itu pernah kita coba Empat Gram emas Kalau di Indonesia Empat gram emas itu dua juta Dikali seratus dua puluh Berapa dua juta Dikali seratus dua puluh Berarti Empat ratus dua puluh juta Seperti itu Walau alam Antum berapa Itu jumlah yang besar Sekitar berapa di sini 4 gram berapa? 3. Berapa ratus Ringgit 3 gram? Eh 4 gram, Mas. 3 gram Rp100. Jadi Rp400. ringgit Dianggap itu ya. Jadi 1 dinar itu rp ringgit Ini dikali duit 120. Nah, itulah jumlahnya. Maka jumlah yang besar. Maka laki-laki ini sudah berjanji untuk bertemu dengannya. Dan memberikan 120 dinar. Syaratnya apa? Ala anta, ala antu halia, bayniwa bayna nafsiha, agar aku bebas melakukan apa saja atas dirinya. Maknanya ya berhubungan intim. Fafalat dan dia mau. Hata ida, kodar alaiha, maka dalam satu kamar yang tidak ada di antara kami orang yang ketiga, maka dia tersadar. Bahawa perkara ini adalah perkara yang haram, maka fajarat tu anha wahyalah habun nasilahnya, fajarat tu azza haba aladhi akal itu ha, alhamdulillah ini kungtu faal tu fafruj anna mana nufii, fajarat asofro goirah anhum layas tati unang furuj, maka pada malam itu antara dia dengan perempuan ini Kemudian dia disadarkan dengan rak takut kepada Allah Maka dikatakan Aku Berpaling dari perempuan ini Dan demi Allah Aku sangat mencintainya Di dalam hidupku perempuan ini Dan pada malam itu Bisa aku mengajawantahkan Hawa nafsu Yang aku idam-idamkan Tetapi aku takut kepada Allah dan aku tinggalkan harta yang aku berikan Biar untuk perempuan itu Tanpa harus dizinahi Seperti itu Kemudian dia berkata Wahai Allah jika itu adalah amalan yang Aku anggap besar dan itu ikhlas kepadamu Maka dia berwasilah Untuk meminta keinginan Dibebaskan dari Gua tersebut Maka fangfajar, maka hancurlah batu-batu Namun tetap mereka Masih belum bisa keluar Ketiganya dari gua. Maka yang terakhir kisahnya pun sama. Di mana dia seorang yang kaya dan dia mempunyai pekerja. Maka suatu hari di saat para pekerja itu sudah mendapatkan uang gajinya, ada satu orang dari mereka pulang mendadak. Tidak sempat untuk mengambil uang gajinya. Maka orang yang baik ini dan orang yang kaya raya. Maka untuk apa uang ini ditinggal? Daripada ditinggal begitu saja lebih baik dia jadikan sebagai modal usaha. Maka akhirnya dia menjadikan uang itu dibelikan kepada binatang ternak. Dan terus beberapa tahun binatang ternak itu diberikan barakah oleh Allah. Sehingga the valley, yakni lembah itu banyak dengan piaraan-piaraan dia dari Ibil wal bakar wal gunam kemudian disebutkan Faja'ani ba'dahin faqala ya Abdullah adi ilaiya ajri maka datang suatu hari orang ini menagih kepadaku Wahai Abdullah aku dulu orang yang bekerja kepada kamu dan belum mengambil dari hakku maka please berikan kepadaku karena aku sedang membutuhkannya. Apa yang dijawab oleh orang yang kaya dan baik ini? Kullu matar min ajrik minan ibil walbafar walghonam waraqi fakhud. Apa yang kamu lihat di depan mata kamu dari unta-unta dan sapi-sapi dan kambing Dan tanaman-tanaman yang ada Di depan kamu di lembah ini Maka ambillah itu punya Maka orang ini berkata Ya Abdullah la ubi. Wahai Abdullah jangan Mengejekku dan mengolok-olokku seperti itu Aku hanya ingin mengambil Dari uang yang Ada pada aku dulu Belum aku ambil Fakultu anila astahzi ubi Fa'ahodahu kullahu fastafahu falam yatruk minhu husain maka dia mengatakan aku menghidupkan dari uang yang kau simpan kemudian aku belanjakan dijadikan modal dan sekarang ini semuanya adalah punya kamu maka orang ini senang karena dia butuh mencari tuannya Maka dia ambil semuanya dan tidak dia sisakan dari apa yang dianugerahkan oleh tuannya dari Allah Jalla wa Ala. Hah, punya saya memang saya lagi butuh sini semuanya dibawa. Maka orang ini berkata, "Ya Rabb Allahumma fa inguntu fa'altu dzalika ittiba'a wajhik fafrij 'anna ma nahnu fihi fangfajat sahrah fakharaju yamsud." Maka wahai Allah, jika ini adalah amalan yang Menurutku paling baik di sisimu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Di sini berwasilah dengan amal salehnya. Fam fajrat maka hancurlah batu yang menutupi akhirnya mereka semuanya bisa keluar. Kef. Wanaw. Hah, finish. 2 oh, menit. Finish. 1 menit. Masih 6 menit. 6 menit lagi. Alhamdulillah syair ini telah selesai yang ketiga ughlu sahabati kullihim limadhhabun wa mawaddatul qurbabiha atawa saluh maka kalau sekarang dalam waktu enam menit kita masuk kepada syair yang setelahnya mungkin akan tanggung maka jika ada pertanyaan dari ikhwah silakan tadi ada yang menanyakan tentang kunut fajr beritikad uh, di nusantara Sebahagian mereka beritikad bahawa qunut uh, di solat fajar itu sebagai sunat muakkad dan tinggal akan qunut subuh bagi arsalah hadis sunnah dan bagi juga bagi bid'ah tidak dilakukan tetapi ketika subuh subuh bagaimana apakah imam satu hmm. cara pengamalan baik oleh pertanyaannya dari ikhwah bahwa di sini di Malaysia yang seperti kita juga di Indonesia mereka meyakini kunut fajar adalah sunah muakkadah sehingga jika mereka lupa tidak kunut fajar mereka melaksanakan sujud sahwi ini permasalahannya Maka bagaimana sikap ini Di saat kita mendapati mereka Sejud sahwi dan sebagainya Ketahuilah ya Ibadahullah Bahwa permasalahan kunutul fajr Itu Permasalahannya Sudah sangat jelas Dari dalil-dalil yang ada Dan dari sikap Assalafus saleh. Dari dalil-dalil permasalahan kunutul fajr Tidak Habit, tidak benar kedudukannya diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud yang mana sahabatnya adalah Anas ibn Malik yang mana di situ diriwayatkan oleh Abu Ja'far ar razi dari Robi anaknya Anas ibn Malik dari Anas ibn Malik bahwa kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Al Fajr hatta farokat dunia bahwa dulu Nabi melaksanakan sholat Fajr khusus Fajr sampai dia meninggal maka hadis ini lapornya jelas tentang permasalahan kunut Fajr terus menerus yang dilakukan oleh Nabi sampai Nabi meninggal. Namun hadis ini kedudukannya bagaimana? Hadith ini kami sebutkan tadi dari sanadnya ada Abu Ja'far al-Razi yang meriwayatkan dari anaknya Anas Ibn Malik, dari sahabat Anas Ibn Malik. Maka kedudukan Abu Ja'far al-Razi yang namanya adalah Isa Ibn Mahan al-Razi, maka dia sayi ul hafalannya error, hafalannya rusak. Dan di ilmu hadis jika seorang rawi yang hafalannya rusak maka tidak diambil ilmunya dan khabarnya. Ini ialah penyakit hadis ini yang pertama. Dan penyakit hadis ini yang kedua lebih dari yang pertama apakah itu? Hadis tentang kunut ini kisahnya banyak di sahih al-Bukhari dan Muslim kisah tentang kunut nazilah. Di disariahkan di sahih al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik dan dari sahabat yang lain dari Abi Hurairah dan Ibnu Abbas dan yang lainnya. Tentang kunut itu asalnya kunut nazilah. Tidak ada kunut fajar. Kunut nazilah. Lafaz-lafaznya dari sahih al-Bukhari dan Muslim dari Anas sendiri dengan lafaz yang disebutkan bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhianati di mana kelompok Arab meminta Pengajar dari para sahabat untuk mengajari di daerah tertentu. Kemudian Nabi memutus dari beberapa sahabat yang hafifat quran Untuk berdakwah di tempat yang dimintai tersebut. Di saat dikirim, maka mereka di jalan dibunuh. Dikhianati. Maka Nabi marah disebutkan di hadith. Oh nata rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Sahron diriwayat arbaina yauman yadru ala wa usayyah wa qabil minal arab maka nabi mendoakan keburukan kepada bani riqlin dan bani dhaqwan dan bani usayyah dan kelompok arabian bekerja sama membunuh dari murid-murid sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 40 ataupun 30 Hari disebutkan fil fajr wa guhur wal asr wal maghrib wal isya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim. Dari Anas dan Abi Hurairah dan Ibn Abbas dan yang lainnya. Kisahnya seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Kunud nazila. Kemudian diriwayat Abi Daud dari. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayat Abi Daud dari Anas Ibni Malik yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi Dikatakan Nabi terus menerus kunut fajar pada fajar saja tanpa maghrib Isya Duhur asar Dan terus menerus hattafara ke dunia sampai dia meninggal Tidak ada periwayatan yang lain yang didukung di Soihan Bukhari dan Muslim dan para sahabat yang lain Kecuali dari jalan Abu Ja'far Ar-Razi. Maka dari sini para ulama ambil hadis seperti saya kami mukbil. Dan di sini menadahkan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi dihukumi oleh para ulama sebagai hafalannya rusak, error pada hafalannya. Hadis Qurut fajr ini dalil dari kerusakan hafalan dia. Karena di Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Anas dari jalan selain Abu Ja'far Ar-Razi tidak dimasukkan Abu Ja'far Ar-Razi di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim karena hatolannya rusak dari jalan yang lain kisahnya tentang kunut nazilah yang digunakan pada fajar, duhur, asar, maghrib dan isya dan dibatasi waktunya 40 hari paling lama dan 30 hari paling awal antara itu 35 hari, 1 bulan, 40 hari dan sebagainya mendoakan keburukan maka di dalam hadis kunut fajar di sini menyelisihilah lafal-lafalnya lapot pertama hanya kunut fajar saja. Karena di lafal qona tarusulallahu al-fajr, kunut fajar saja. Mana zuhur, mana asar tidak ada. Seperti seakan-akan khusus kunut fajar. Kedua disebutkan juga qona al-fajr hatta faraq ad-dunya sampai meninggal maknanya terus-menerus tidak dibatasi tidak dibatasi 30 hari atau 40 hari. Dan pertanyaan yang juga kita tanyakan kepada mereka Lalu dari mana lafadznya Allahumma di hadai Di Hadis yang ada yang antum pakai selama ini kunut fajer. Kalau di situ antum melaksanakannya, misalnya sohi hadisnya mana perintah Allahumma di nafiman hadayit, wahdi nafiman tawalait, kemudian bolak balik tangan dan sebagainya mana perintahnya? Tidak ada. Lafadz itu adanya adalah kunut fajer. Untuk kunut fajer ada lagi hadis lain. Maka kita selesai dari kunut nazilah, Ada syariat juga kunut winter diriwayatkan oleh ashabu sunan sahabatnya al husain ibnu ali cucunya nabi. Disebutkan oleh al husain ibnu ali, allah meni rasulullah sholalahu alaihi wasallam kunut fil winter bukan fajr, kunut fil winter al adwa allahumma hdinna fiman hadai wa akhlina fiman afaid wa tawallana fiman tawala wa barik lana fima ata'it kapan kunut al witr yang dilakukan di malam hari sebelum datangnya fajar setelah antum mengetahui sekarang mana kunut witr doanya allahumma hdinna dina fiman hadai mana kunut nazilah yang isinya malangan dan mendoakan keburukan kepada kelompok Arab, Allahumma damirhum, Allahumma qtulhum, hancurkan mereka, musnahkan mereka dan sebagainya. Lalu ujuk-ujuk pengkhususan sholat fajar dengan kunut dan doanya diambil dari doa kunut witir. Mana dalilnya? Pendoanya, pendoaannya juga tidak ada dalil. Dan hadisnya yang menyatakan terus-menerus sampai Nabi meninggal pun tidak ada dalil. Doa' dari Abu Ja'far Ar Razi, maka anda mengetahui sekarang bahawa praktek dari doa kunud ternyata memang tidak ada sumbernya. Pertama hadisnya terus menerus badal fajar doa' dan bahkan kerancuan doa' ini diketahui dengan Abu Ja'far Ar Razi. Menandakan dari dialah kesalahan periwayatan Nabi terus menerus kunut mengkhususkan di fajar karena riwayat yang sahi selain dari jalan dia dari sahabat Anas, sahabat Abi Hurairah, sahabat Ibn Abbas dan yang lainnya tidak ada cerita khusus Salat fajar dan terus menerus padanya tidak tetapi diakhiri dengan 30 ataupun 40 puluhan kemudian dari mana lapornya Allahumma di nafilan dari hadis yang lain Hussein Ibn Ali kesimpulannya campur aduk tanpa ada dalil yang kuat. Kemudian setelah itu alhamdulillah kita rujuk kepada salafus saleh. Apakah ada dari salaf yang membahas tentang ini? Ada. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Malik Al-Asja'i Abu Malik al-Asja'i, dia anak sahabat yang bernama Sa'ad. Dan bapaknya Torib Ibn Asim, seorang sahabat. Dia berkata, ya abadi, wahai bapakku. Siapa bapaknya Torib Ibn Asim, sahabat. Ya abadi. Antasolaita khalfa Rasulullah. Wasolaita khalfa Abu Bakrim. Wasolaita khalfa Umar. Wasolaita khalfa Uthman. Walan solaita kholtwa Ali hamsah sinin fikuba. Ini pertanyaan anaknya saat yang dinamakan dengan Abu Malik Al Asy'ain. Anaknya Sahabat bertanya kepada bapaknya, wahai bapak, Umar ibnu Asim, kamu hidup bersama Nabi dulu dan solat bersama Nabi. Duhur, asr, maghrib, isya, fajr. Mana meninggal Nabi, kamu solat dengan Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, kamu solat dengan. Umar Meninggal Umar Kamu sholat dengan Uthman Khulafahur Rasidin semuanya Kemudian kamu sekarang hidup Di kufah bersama Ali Kamu sholat dengan Amirul Muminin Ali Ya abadi Halkanu yaknutun al-fajr Wahai bapakku apakah Mereka melaksanakan doa kunut fajr Terus menerus Apa yang dijawab oleh sahabi Yang sholat dengan Nabi Dan empat khulafahur Rasidin Ya gunai Muhdad Ya gunai Muhdad Wah anakku itu perkara yang diada-adakan. Dari sini kita mengatakan Sahabi Torik bin Utsim ditanya oleh anaknya apakah mereka melaksanakan kunut fajr, maka ya buney mudah. Sanadnya Sahih. Wah anakku itu perkara yang beda, perkara yang diada-adakan. Kesimpulannya, saya sudah berikan tentang permasalahan kedudukan hadis kunut du'aif yang ada pada sanadnya Abu Ja'far al-Razi yang bernama Isa Ibnu Mahab yang mana dia do'if dan para ulama bahkan mengatakan justru do'ifnya hadis kunud dari kesalahan eror hafalannya dia karena diselai Al-Bukhari dan Muslim dan sahabat yang lain selain dari Anas ada dari Abi Hurairah juga pisauannya sama dari sahabat lain ya kalau tadi dari Anas ini ada sahabat yang lain dari jalan yang lain tentunya Dari Ibn Abbas dan yang lainnya Kisahnya sama tentang kunut Najilah, bukan kunut fajar Maka hadis kunut yang Maskur sekarang Nabi melaksanakannya Hattaqarah segunnya Kunut fajar khusus Hadisnya bersumber dari orang yang Hafalannya error Dan menyelisihi periwayatan yang lain Dan juga prakteknya dari mana doanya Allah ma'adhi nafiwan aneim yang diceritakan cuma Nabi terus-menerus Salat fajar sampai meninggal Praktiknya kok ambil Allahumma dinah umat hadir Dari mana dicampur oleh kalian dengan kunut witer Di hadis Hussein Ibnu Ali Kesimpulan Kunut fajar terus-menerus Kita katakan bidah ah, Karena telah ditanyakan kepada salat Dengan salat yang sahih Ya bunai mukdad Solat bersama Nabi Kemudian bersama empat khulafah Rasidin Tidak pernah aku melihat Mereka melaksanakan kunut fajar khusus Terus menerus. Ya gunai bid'ah Wahai anakku Saat ini adalah perkara yang muqdat Maksudnya muqdat Maksudnya bid'ah Maka setelah itu kita mengetahui bahwa Permasalahan kunut fajar Perkara yang bid'ah Lalu kalau dia perkara yang bid'ah Yang diada-adakan Kita sebagai makmum Dan ini imam Apalagi di zaman sekarang tidak ada kelaziman Kamu harus mengikuti imam Dan sebagainya, kalau tidak kamu dilarang sholat di masjid ini Tidak ada kelaziman Maka di sini jika ditanya Saya sholat di belakang orang yang melaksanakan Saya yakini tadi bid'ah dengan dalil yang kami sebutkan tadi Apakah kita juga mengikuti? Kenapa kamu mengikuti? Kita tanya Apakah dilazimkan Bahwa sholat kamu tidak diterima? Tidak, tidak ada Apakah dilajurkan kamu tidak boleh sholat lagi Di hari esok pada fajar? Kalau begitu bisa Karena daripada sholat sendiri di rumah Lebih baik bergabung Bitalnya, tapi tidak ada Maka kalau tidak ada Berpengaruhnya kamu Mengikuti imam Dan tidak mengikuti imam Yang jelas akidah permasalahan Kunuk fajar seperti Dali tadi bahwa dia itu adalah bida ah, Maka kenapa harus mengikuti karena dari dua sisi. Pertama, pertama bid'ah itu tidak akan diterima. Seperti ucapan hadis Nabi yang mutawatir dari Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu, fahwarad. Bahwa manusia yang melaksanakan peribadatan yang selain dari aku ajari, aku sunahkan, maka dia tertolak. Sehingga dia mengikuti tidak mengikuti, maka tidak mengikuti lebih baik. Karena jika dia mengikuti itu perkara yang tertolak, Bidah. Dan yang kedua, sebaiknya dia tidak mengikuti. Kenapa? Karena di saat dia mengikuti dia melaksanakan suatu gerakan yang dia mungkin mengaminkan dan sebagainya, perkara yang tidak masuk kepada sholat dan bukan dari sunah Nabi dan di hadis yang dideritkan oleh Imam al bukhari dari Malik ibnu Huweirid, solu kamroqaitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kalian melihat aku sholat. Nabi di sholat fajar tidak ada melaksanakan kunut kecuali hadis yang tadi yang salah tadi. Maka Nabi tidak melaksanakan kunut fajar, maka kamu pun jangan melaksanakannya. Sholatlah seperti yang kalian lihat aku sholat. Maka dari sini jika imam melaksanakan kunut kita tidak melaksanakan kunut lebih baik karena mengikuti sunnah Nabi dan itu perkara yang tidak ah, tidak kita amalkan dan ini dalam sholat di dalam sholat kita jangan menambah-nambah gerakan dan rukun dan e, tata cara dari sholat yang selain dari sholat Nabi karena Nabi berkata sholukamarohai itu munisalih sehingga kita tidak ada urusan dengan kunut mereka lebih baik kita tidak. maka lebih tidak ada urusan lagi di saat mereka lupa. Waduh lupa imam tidak kulut Harus sujud sahwi Akhirnya kita mau salam mereka Melaksanakan sujud dua kali Maka kita cukup dengan tahiyat kita Mereka mau sujud dua kali Sahwi terserah Sujud atas perkara yang bida'ah Terserah yang jelas kita dengan e, Sunnah kita Duduk, tasyahud Mereka mau ruku, e, mau sujud dua kali Terserah, mereka salam Kita ikut salam, finish bidang halas, selesai seperti itu. Jadi sikap kita tidak mengikuti karena tidak ada pengilzaman. Apakah ada di masjid sini diilzamkan? Kamu harus pun kalau tidak tidak boleh sholat di sini. Ada tidak? ada. Alhamdulillah kita ikuti sholat cukup. Apalagi mengikuti sujud sahwinya karena mereka lupa lebih parah lagi. Dan jika jika kita ingin terus meruntut kesalahan, mohon maaf pak sujud sahwi itu perasaan perkara yang masuk deh kayak dulu kisahnya sujud sahwi Nabi lupa salat zuhur salat 2 dia sudah berjalan dikatakan oleh para salat ya Rasulullah keserta salah keserta salah wahai ya Rasulullah kamu salat 2 rakaat maaf apakah itu syariat karena syariat masih berjalan bisa jadi dikurangi hari ini dan sebagainya oh aku salat 2 ya sudah sujud sahwi ditambah 2 rakaat dan sujud sahwi ini masru Karena ketinggalan dua rakaat yang wajib. Yang harus dipenuhi. Maka kunut fajar bid'ah. Maka bagaimana setelah itu jika lupa dia sujud sahli. Sudah tidak masuk lagi. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Walaupun kita berikan. Walaupun kita berikan. Walaupun kita berikan. Jadi Pak Danduhur kita bertemu lagi ya. Hah? min salahi bandar johor jadi ya masyaallah waalaikumsalam